Oke, okay. yang berikut ini segera saya tampilkan artis dari kawasan kota Budak Gresik Yang selalu berobsesi sekaligus bagaimana serta mampu dan bisa memberikan perform terbaiknya S-A-R-A-I-U-R-Sita Serah